Kembali saya bertegas, peringatan Maulid Nabi itu sesering mungkin agar kita terus bisa belajar dari cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah? Jelas semuanya, t a h u akhlaknya. Karakternya, perilakunya, kepribadiannya bukan hanya sekedar penampilan luarnya. Ini yang banyak disalahpahami. Halo, lantas apa akhlaknya Rasulullah sama sekalian dalam petikan? ハッティス・リワヤ・ダリ・サイダ・ア・イシャ・ロディ・ロー・ウタア・アン・ハー・カナ・ホル・コー・ウ・コー・アン・アハラ・ニャ・ロー・ソル・ロー・アダ・ラ・アル・コー・アン・スカリラ・キヤング・タチョント・タン・ギター・タ・ラ・タニ・アダ・ラ・ア i ラ・カプリバディアン・プリラク・カラクター・ウカン・チュマ・パナン・ビラン・ロワー・イン・スカラン・ガン・バニャ・オラン・ヤング・ニュニャ・チュマ・パナン・ビラン・ロワー・チェン・ゴテン・オケ・ Memang Rasulullah memelihara jenggot dan itu sunnah mutafak aleh, sunnah memang memelihara jenggot. Tapi kalau bagi kita orang Indonesia kan y u lihat-lihat, p a n t a s apa enggak? Orang Arab itu memang jenggotnya tebel. Kalau dipelihara, dirawat, dirapikan,、uh, makin ganteng, makin keren, makin gentle, kelihatan gagah. l e jenggotmu m e n rolas lembar, roh. invece iblampa、い a t Dalam berkorban Di daerahmu itu Usahakan yang paling afdol ya binatang yang paling besar Dagingnya paling banyak dan halal Kalau di Purworejo ya sapi Cari k e r b a u saja sekarang u d a h sulit Jangan maksa lah, Rasulullah itu kan o n t a yang disembelih Maka saya ingin cari yang afdol Harus nyembelih o n t a Akhirnya u a n g Purworejo maksa m e t e n t e n g kudu o n t a Nyembelih o n t a t e m e n Mesti dipenjara sampai アサラマ e イコン、ワラハマトローヒー、ワバロカートゥ、ビスミラ a イル・ラハマン、イル・ラハイム、アルハンドリラー、イロピラー、ラミナ、ワカファ。 私の ésus い出を知っているところです。 すくはなか لا علم ل ن イ إلا ما علمتنا إنك انت العليم ا ل ح ハ ي م رب ا ش シ ح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدتم باللساني يفقهو قولي وجعل ح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين Amma Bagatu, saudara almarjah, ulama Anal Aizah, para alim, bapa-bapa kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, peni sepuh, kasepuhan yang dimuliakan, pejabat pemerintah. yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bapak Haji Agus Bastian S.E.M.M Bupati Purworejo Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Purworejo makin religius Makin damai Makin makmur Makin sejahtera termasuk ahli surga. Sebab kalau saya ditanya orang segini banyak yang kumpul, ini siapa yang paling susah masuk surga? Jawaban saya adalah satu yang paling tinggi jabatannya. Yang paling banyak ngomongnya Siapa? Ya pencerama Maka kalau tadi beliau mengkalkulasi Satu jam setengah saya sama dengan enam bulan beliau Kalau memang itu benar Sesungguhnya itu adalah kompensasi masuk neraka tolong nanti dikoreksi Pak Bupati ke Kabak k e s r a sudah setara dengan 6 bulan pendapatan penjenengan apa belum <tuk> kalau memang benar-benar setara insyaallah periode berikutnya enteng jaminan jadi Bupati lagi Tapi kalau ternyata belum setara enam bulan Ya mungkin turun level jadi ketua RT <SILENCIO> Pak Sekda beserta ibu Forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten p u r w o r e j o Hadir Pak Kapolres, Pak Wakapolres Pak Kastim 0708, Apal, Apal, ke. Ketua, k e Wakil, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, Bersama seluruh pejabat yang hadir, Kesuen dihitung siji-siji, Para camat, para kepala desa, Kabupaten Purworejo, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak, ibu, jamaah sekalian, peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak harus dilaksanakan di bulan r a b b y a a l a w a l Menurut saya, seharusnya peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan setiap hari. agar kita diingatkan kembali, diingatkan kembali, dan diingatkan kembali kepada cermin agung kita yang merupakan tuntunan dalam kehidupan kita pertimbangan kedua, kenapa peringatan maulid Nabi harus setiap hari supaya penceramah laris Rasulullah itu jaraknya dengan kita sangat jauh hampir 15 abad kita itu jauh dari Rasulullah Rasulullah ibarat mata air yang sangat bersih jernih bening sedangkan kita ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai kemuara airnya Keruh karena lumpur, kotor karena sampah, bahasa Inggrisnya the b u t e k bahkan mohon maaf ada yang gak sekedar sungai kecil tapi sudah jadi peceren, god, saptik t e n g Comberan, maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin kita mendekat ke sumber mata air untuk mencari kejernihan, untuk mencari kebeningan. Kalau nggak bisa, setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihannya. agar kita mendapatkan minuman <susuk> <gab error> Allahumma salli ala Muhammad <gaberes> <gab <error> <gab error> <gab error> kalau enggak bisa mendekat ke sumber mata air Ya n g minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih Agar kita mendapatkan kebersihan air tadi Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih? Para ulama, para kiai Yang membimbing kita menuju tuntunan Rasulullah Muhammad SAW Ini penting jamaah sekalian Karena akhir-akhir ini mulai ada kelompok-kelompok yang anti kiai, anti ulama katanya apa k i a i juga manusia ulama juga manusia yang bilang g e n d r u w o ya siapa a p a a p a harus langsung Rasulullah harus langsung Rasulullah la s a y a n batin la dapuramu itu ketemu Rasulullah ya kapan tanpa para k i a i tanpa para ulama kita n g g a k kenal Rasulullah kita n g g a k bisa sampai kepada Rasulullah betul Sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang anti kitab kuning. Itu juga karangan manusia.、Eh, yang bilang karangan demit, ya siapa? Langsung Al-Qur'an, langsung hadis. Mohon maaf, padahal orang-orang sekelas kita kalau langsung memahami dari Al-Qur'an dan hadis, kayaknya utekmu, wipodokaro u t e k u ora tekan. Tanpa piranti yang jangkep, tanpa alat-alat untuk memahami yang komprehensif, yang lengkap, kita tidak akan mampu, mohon maaf. Maka adanya kitab-kitab kuning karangan para ulama, itu sudah merupakan... Penjabaran secara rinci dan detail Dari Al-Quran dan hadis Sehingga kita mudah memahami Sekaligus mengamalkan Harusnya kita bersyukur Alhamdulillah Ibarat minum jamu campur madu Itu sudah diperes Sudah disaring Dikemas rapi Kita tinggal ngelek Gitu loh Gak mau kitab kuning Gak mau kiai Apa-apa langsung Al-Quran langsung hadis Itu ibarat mau minum madu kepingin ngombe madu langsung nyesep dari s i l e t n y a tawon ya aboh cangkemmu kita bukan kelasnya gitu loh maka kembali saya bertegas peringatan maulid nabi itu sesering mungkin agar kita terus bisa belajar dari cermin agung kita ウスワトンハサナ、ah kita, ul ak, bu, ah、ian, yang harus kita c ロス t ルロ d a ハ k ド、ソ a ロ e ウアレイ、ヒワサラ r i r a s u l u l l a リアン、l a s semuanya tahu a k h l a k n y ロス a ルロ k t e r n y a perilakunya kepribadiannya bukan hanya sekedar penampilan luarnya ini yang banyak disalahpahami Halo lantas apa akhlaknya Rasulullah jamaah sekalian dalam petikan hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha kena a r hulukuhul Quran akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran sekali lagi Yang kita contoh dan kita teladani adalah akhlak, k e p r i b a d i a n perilaku, karakter Bukan cuma penampilan luar Ini sekarang kan banyak orang yang nirunya cuma penampilan luar Jenggoten, oke、okay. Memang Rasulullah memelihara jenggot dan itu sunnah mutafakaleh Sunnah memang memelihara jenggot Tapi kalau bagi kita orang Indonesia kan yuk lihat-lihat p a n t a s apa enggak Orang Arab itu memang jenggotnya tebel Kalau dipelihara, dirawat, dirapikan Uh makin ganteng, makin keren, makin gentle Kelihatan gagah l i h jenggotmu m a n g rolas lembar kok? Mau Didawake, kena angin malah kok mobat mabit gak karo-karuan Guyok ke uang Loh, ini contoh sederhana pernah saya sampaikan Dalam hal berkorban Rasulullah menyembelih onta Iya Emang binatang di Arab Yang paling gede Dagingnya paling banyak dan halal Itu onta Ini artinya Instruksi kepada seluruh umat Dalam berkorban Di daerahmu itu Usahakan yang paling abdul ya Binatang yang paling besar Dagingnya paling banyak dan halal Kalau di Purworejo ya sapi Cari k e r b a u saja sekarang sudah sulit Jangan maksa lah, Rasulullah itu kan o n t a yang disembelih Maka saya ingin cari yang afdol Harus nyembelih o n t a Akhirnya o a n g Purworejo maksa Metenteng kudu o n t a Nyembelih o n t a t e m e n Mesti dipenjara sampai t Angkep o l i s i Le Dapat o n t a dari mana Kalau n g g a k nyuri dari kebun binatang Gini loh Islam itu memang dari Arab Tapi Islam gak harus ke Arab-Arapan semua Kita bisa berislam ala Indonesia Rasulullah memang bersabda tali fil Arab, jannah, Orang ngerti ya n g wes ngerti kok. Aduh, Aku mencintai Arab Karena tiga hal kata Rasulullah Satu, aku dilahirkan di Arab Maka aku mencintai Arab Bahasa Al-Quran, bahasa Arab Bahasa Ahli Surga, bahasa Arab Ini pelajaran luar biasa Bagi kita bangsa Indonesia juga harus kita tanamkan prinsip seperti ini Aku mencintai Indonesia Karena aku dilahirkan di Indonesia Maka mencintai Indonesia adalah bagian dari ibadah マカマ h パッタハ s y a Mashari sampai menyatakan h o b イ l w a t o n Minal Iman". Maka m e m p e r t a Hello? l ス h menghargai budaya lokal. Undang-undang dalam berpakaian itu satu. nutup a u r a t dua sopan soal model terserah yang penting nutup a u r a t dan sopan Karena orang Arab itu budayanya pakai jubah dan sorban Rasulullah sangat menghargai Sehingga Rasulullah pakai jubah bersorban Tapi perlu diingat jamaah sekalian Yang pakai jubah dan bersorban bukan cuma Rasulullah Abu Jahal y o pakai jubah pakai sorban Abu Lahab y o berjubah pakai sorban Bedanya apa? Beda Berjubah pakai sorban Wajahnya cerah, indah, penuh senyum menawan bersahabat Rasulullah j u b a h n s o r b a n a n w a j a h y a k e r i n g angker bertutut nyaprut kemaru Abu Jahal misalnya sampai yang niru pakai jubah boleh bagus sholat jumatan pakai jubah sip sholat jamaah pakai jubah sip menek kelopo jubahan kurung untuk kelopo, kelopo k mulurum beledos e karung <laughs> coba kalau anda teliti Al-Quran mulai pertama suratul fatiha h sampai terakhir minal jinnati wan nas tidak akan anda dapati satu ayat pun bahkan satu lafat pun Yang memuji tentang k e n g a n t e n g a n Rasulullah Gak ada Padahal Rasulullah itu Ganteng Sempurna Tampan luar biasa Rasulullah itu Ganteng, tampan Gagah, keren Sempurna Duh Katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf なピューソフメマンガンテンタピオランマシピサマンシファティケンガンテンアニャナビヨーソフマシピサマンダンケンガンテンアニャナビヨーソフマタニなャンバギニアリスニャンバギニワジャンヤバギニマシピサタピカロロソルロタソオランプンヤンピサマンシファティケアルガマ e プマンナ n ワジャンロソルロサンケンガンテンナピューソフィットウンバ Kan orang masih bisa menikmati indahnya rembulan. Rasulullah itu matahari, serengeng, orang t i d a k akan kuat. Matamu tidak akan mampu, siapa ngomong matamu diwim? Tidak akan mampu memandang matahari itu, itu kegantengan Rasulullah. Gantengnya Rasulullah itu sempurna, indah. Kalau bahasa Arabnya jamal, makanya ada nasheh. Oh ya jamalu ya jamalu, indah, indah itu hampir semakna dengan adil. Apa adil itu? t a r i f n y a definisinya wadaushe fi m a l e h menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau peci saya pakai di kepala, ini adil Umpama peci ini saya taruh di d e n g k u l d o l i m namanya Nah, indah seperti itu Sesuatu yang pas berada di tempatnya, itu indah Payudara Indah kalau dia berada di tempatnya Dada kanan dan kiri perempuan Misalnya payudara itu tempatnya dibatok sini Enggak indah Ngono y o tepuk tangan Mata indah Kalau tepat berada di tempatnya eh Misalnya mata ini terlalu dekat dengan telinga Tidak indah itu t a d i indah itu Proporsional, pas sekali Itu Rasulullah Maka Diriwayatkan Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal tinggi Seperti Umar Ibn u k h o t t a b Khalid bin Walid Rasulullah n gak g kalah jangkung Masih lebih gagah Rasulullah Kalau lagi jalan dengan sahabat yang terkenal pendek Seperti Abdullah bin Mas'ud Rasulullah n gak g terlalu kelihatan jangkung Memang mu'jizat k Udah ganteng luar biasa Tapi Al-Quran tidak ada yang memuji tentang kenggandengan Rasulullah. Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab yang terbaik sejagat raya. Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang kepinteran Rasulullah, kepandaian Rasulullah. Padahal keilmuan Rasulullah sempurna. Yang akan Anda jumpai adalah 私の場合は、私の場合は、私、ah um、ul a 場合は、私 a m 合は、d の場 r a 私 a l 合は、私の s 合は、p の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場 a は、私の場 a は、私の場合は、私の場合 a 私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の a 合は、私 a 場合は、私の パスパスさん。 ピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ a カピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピ makanya aku mulai dulu ditawari n gak pernah mau mending kayak gini renes lo kalau di forum kayak gini ke Kiai ketemu sama bupati Kiai nyangoni bupati gak ada undang-undangnya gak diatur dalam perda manapun tapi kalau bupati nambahi sangu g ke Kiai wajib hukumnya kalau ingin terpilih kembali Apalagi tadi beliau sendiri sudah mengkalkulasi enam bulan kerja Kayak gitu ibu ya jangan mudah percaya Mau kadang dua bulan kalau lagi dapat proyek Teken tok neret-eret-eret-eret t t Ini gak konangan KPK Oh sekarang harus ekstra hati-hati Pak Bupati kadang-kadang Bupatinya n gak g tau h apa-apa terjebak sama anak buahnya yang pengkhianat-pengkhianat itu tau-tau h h Bupatinya di c i d u k OTT, operasi tangkap tangan padahal Bupatinya n gak g roh opo-opo anak buahnya sih udah kurang ajar nih. makanya cari anak buah yang bener シャパパ、シャパパ、シャパパ、タピ s, <S, <S, <S t <音楽>コンダリブラカンサンマカポールスギーツー、ティキラカロジティパンプリュー、シャパパトンガ、パタガテン、ミンガトー、タケンデニー、オノイチェンガマンダン、モサイヤントピ e サンゴチュロキポリシー。<音楽> Uang di pundaknya udah bintang dua bintang tiga aja tak g o j u l o k i apalagi baru melatih dua. Apa mana? Gue b i l a n kayak seret seret seret ini. Allah masya a l a h Muhammad. Nilai kita juga bukan dari kekayaan. a n d a i k a n nilai manusia dari kekayaan yang paling tinggi derajatnya koron dong. n u rotoroto do pengin suge. Dikira kalau kaya udah terhormat, ndak, ndak. Kaya nggak jadi alamat orang baik, miskin nggak jadi alamat orang jelek. Jangan salah ya, nanti saya sampaikan di belakang aja. Kalau di depan kurang asik. y Nah, nilai kita dari akhlak. Apa akhlaknya Rasulullah? Alquran minimal. Kita kalau belum bisa jadi pengamal yang benar. Tukang s h o t i n g sampean ku kelemon, s l u n g g u h weh s e l u n g g u diprotes sih lo, h yang belakang tuh pengen n g e l i a t saya, nggak pengen n g e l i a t kegermu, bisa dilanjut. belum bisa jadi penghayat minimal pembaca Al-Qur'an ahli membaca Al-Qur diantara di kehebatan orang yang ahli membaca Al-Qur'an dikatakan ahli itu kulino ya apa kulino itu ya kalau bahasa Jawa ya tukang tukang tukang tukang moco Al-Qur'an kayak tukang itu ya kulino tukang sapu mergokulino nya tukang bangunan kulino gak g bangunan tukang rasan-rasan <laughs> ya kayak gitu lah dibilang ahli baca Quran tukang baca Quran itu menurut para ulama setidaknya tiap hari baca Al-Quran 100 ayat nah ini salah satu keistimewaannya ya ada kiai itu bermimpi mimpi ketemu sama Allah Sembilan puluh sembilan kali ini enggak orang sembarangan mimpi ketemu sama Allah. s a m p e y a n juga bisa mimpi, tapi ya ketemu luwak, ketemu garangan, ketemu cempe. Membaca mimpi itu kan nyari setelan sendiri-sendiri. Kalau hati lagi kotor, ya mimpi ketemu genderuwo. Ya, kayak gitu. Ini kiai mimpi ketemu Allah sembilan puluh sembilan kali. Kiai siapa? ア a マ i ド・イブ・ノ・ハンバー、ヤング・ディガナル・ a l i ナマ、イマン・ハンバー mengiring janazahnya itu Imam Khambali sampeyan gak pati kenal Imam Khambali gak akrab sampeyan ya karena orang Indonesia ini mayoritas kan ikut madhab syafi'i oke nah Imam Khambali itu mimpi ketemu Allah 99 kali tapi gak ngomong apa-apa akhirnya terus ngancam saya udah mimpi 99 kali ketemu Allah gak ngomong apa-apa なんでこのタクトルミンピーラーはあなたの名前を知りたいのでも、このタクトルミンピーラーはあなたの名前を知りたいの Allah Al de、ah ah ah ah、m e、ah ah ah ah no、n j a w a b ピキ i ーアティルクーアン、テングアン r a バチャアルクーアン、ハンバーマンジャリティカテングアクー a ンアクー g カ、イマンハ a バー a プ l ニアラキ、ピファミンア b ビゴ a ファミン、パチャクーアンヤハロスファハン、アトングアファハンガ artinya maupun ァミ g アオビゴリフ m ミン、パイクファハンアティニア、マオプンガファハ a アティニア、ノープ o ブルム、ガ o サラオラオポポ、バーシャンギリシェ、no w ォッド w ォッド。 ファハムアタオポンガファハムサマアルコランディバチャピサムジャディサーラナマンデカカ i n オラテンイトゥサンアティチンタイアラスバハナウォーバタマカニャパチャアンファハマンナニャンガファァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ もしもっとこらんぎょ、もっとこらん、あんんん、あんんん、さまなね。おのせんもちょこらん、あんんん、あんんん、さまなね。 n g g a k paham, n g g a k apa-apa. Terus baca Quran, eh,、hey, kayak, kayak ngaji ya? Ngaji itu enggak paham yang disampaikan penceramah. n g g a k masalah, pokok ngaji terus ada pengajian berangkat, ada pengajian berangkat. n g g a k paham apa yang disampaikan penceramah. n g g a k masalah, pokok wayai wong guyu, melong guyu. Nah, nanti selesai baru nanya, a p a sing tu guyu mang g e n g u n mesti barokah sama zikir. がかかんで、ね、なんでなんでな、うんででなんでなんなんでなんでなん s なんでなんでなんで a んでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで れ、ケロケロ、ヨラカワのミスミルヒマシャー、オモー、ラヨシルフソン、インロンモー、m スミルヒマシャー、オモー、ラヨシオコンホイロインロンモー、アテネノパンバ、ラロウ。ディケル、オランガティアテネ、オラポポ、ナッティミュー、オラポンティン。 パンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン t ンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン n ン e ンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテ a テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンンテンテンテンテンンテ apa ini, gak ngerti es m e g a m e n d u n g itu jenis minuman apa zikir, sebutan k e p e l a y a n n mbak, es m e g a m e n d u n g padahal gak ngerti sama yan tunggu 5 menit, datang itu esnya paham? sampai yan allahu l a t i f u m bi'ibadihi y a r z u k u m a i yasya'u wahu alqawiyul aziz gak ngerti arti n y a datang yang kamu inginkan Allah tahu yang terbaik buat kamu understand? Kayak s o l a w a t a n terus-terus s o l a w a t s o l a w a t s o l a w a t terus gemakan s o l a w a t s o l a w a t s o l a w a t terus n g g a k tahu maknanya ke apa-apa s o l a w a t terus pasti dapat syafaat Rasulullah s a l l l l a h a l i h i w a s a l l a dikira mereka-mereka ini tahu artinya yang dibaca menang gaya n e t t o k a t e k ditambai h puisi キャラヘンディ terus, ーのセンゴラパセル e r ディーダンダアパ a ダ a ガティアティニア e i アパパトロ a カン n e t ラワ ekspresi ne タンメ y o m e n ネ i w a i kan penampilan, a ャ t i n g ベイランエク i s ングアクアイ r i m o a モ t i n g Orang. アティナバ i スブータビガンニンニン。お <laughs> りポイベツァルファタイシュカンニナマナネババルファーテイト ا いと ح らはびび サイアタウティリ。 wilayah mereka melantunkan n a s i h kalau saya masuk ke wilayah mereka mereka nggak laku saya tahu diri maka tadi bupati sambutan tak tunggu tak tunggu keluar dalilnya apa enggak kalau ternyata tadi dalam sambutan ada dalilnya kala t a l a kala nabi tak tinggal mulih ambil lo wilayah aku diserobot Untung nggak ada dalil yang keluar, nggak jadi pulang.、Hmm. Enam bulan lewat nggak masalah. Harga diri bro. Wilayah saya mau diserobot, saya juga nggak mau merecoki wilayah beliau. Paling bisanya saya kasih saran, kasih saran, kasih saran.、Oh, no, ada teritorialnya sendiri sendiri. d u h g a k ngerti artinya g a k apa-apa, lu baca Quran g a k ngerti artinya g a k apa-apa terus a j a baca nanti difahamkan nama Allah percaya nggak? Halo? i n i naik bahasa Indonesia terus kau ya hono s a n g orang mudeng i wong purwarjo ya dicampur jowo g a k apa-apa g g a <tuh> k Sampaian mau c o a o k Quran orang ngerti artinya orang apaopo -apa, orang p apa a h a m a nani orang apaopo -apa, apa -apa, apa -apa, apa -apa. terus wae l h mocok engkau difahamke karugusti <tuh> kayak gini lo h Sampean itu orang Jawa n Gak g ngerti bahasa Madura Tinggalnya di lingkungan Madura Diajak omong-omong sama orang Madura Mau saja Gembel terus k a r wang Maduro Nanti minimal Faham karpe wang Maduro Walaupun n gak g bisa ngomong ke Tapi faham karpe Loh, Saya ini n g gak bisa bahasa Inggris Jujur Tapi sering diundang ceramah ke luar negeri パカー YouTube カテックアンバーザーヘッドコレアサラタン。マトゥーネボカテックアクスパスティアンコレアサラタンガータン。パンテネヨガアンバーザーヘッドコレアサラタンガ n t ンガータンガーンガータンガータン Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kalau diimigrasi di luar negeri komunikasi pakai bahasa Inggris. Padahal modal saya bahasa Inggrisnya cuma dua. Yes sama no. Pokok gratis yes, bayar no. Saya nggak bisa ngomongin, tapi saya faham karpe e w. Baca Quran juga gitu. Kayak ibu punya bayi kecil, ya sesuai us nih bayi itu kecil. Yang besar bapak eh. Terus bayi ini p u n jadengan jauh ngomong-ngomongan bu, jadengan faham k a r a p e bayi b o t a n b o t n boten faham ngomongannya bayi nggak apa-apa, nggak faham ya wes, jauh ngomong b a nanti lama-lama ibu faham k a r a p e bayi, walaupun nggak iseng ngomongnya, faham kok k a r a p e dan itu terbukti. bayi ditidurin malam tengah malam terjaga melek nangis k a r u s i k i l n mancal mancal ha, ibu paham karepe kok,、hmm, pipis ini anaknya mesti pipis ini m a k a n e ngelilir lah pipis、ka. berarti minta ganti popok begitu diganti popok, angler lah turu tanek gak g lama, ngelilir meneh, sambil setengah n g g a k bukan w o n g ini bayi kok ハムさん、サイヤングラー、プラテンジャーローパンテルハムウェルランソン、ティチュコケー、テトロコス。 d i o d o serut diuntir Loh, itu ada j u r u s n bro o r a syukur juga jurusnya t e l u gue terogoh serut d i o d o serut untir Loh, itu bayi nangis kayak apa kalau udah dicejeli pentil menang タピアン u e ンエ、タピアンパサンエ、ランソマン e カヤヒトンのクロワーター、ロス、イロミーキー、タイトル、ノ u ナミネジャー、a イメイ t e ネクネウ i グタムパ e パ i ン e ランソマンパタ、ティチューリカパス、タトミ i e ティエ、チケイコンバー、タトミリキ a ィエ、タンビアンパサンエポート、ウクランパス。 i r コトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ n ゥトゥト a トゥトゥトゥトゥトゥトゥ menang para, トゥトゥトゥトゥトゥトゥト a トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト n トゥト j トゥ i ゥトゥトゥト i トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ Ibu harus tahu dan itu juga berlaku untuk bapaknya. <SILENCIO> Bapak juga harus tahu p e n g a p e s a n n y a ibu-ibu istri itu pak. Halo, dengerin. Apalagi punya istri yang lumayan cerewet, ngomel. Lewat kadung ngomel ada kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata k a t k a t a k a t k a a k k k a t a k a t t a k k a t a k kata-kata k a t a k a t t a k a a Bus keturun nih lo begitu bangun i s o n n e r o s k e m a n a y a r u n t u k j u d u l n y a p o d o Wanten ngoten, w o n t e n ngoten ibu ibu s a n g n o t e n i k u Wanten, i k i wongnya teko, kok, aku ngerti. Oke wongnya pakai kerudung warna nih kuning. Yang ngerasa, yang ngerasa. Kalau udah ngomel nggak bisa berhenti, bapak. トゥルティナシアティ、プラチュマバ、イトゥフュカンカラマン、フュカンパンアパ n ネバ、アバラキティタリリ、ム a p a バ、a ィマラヒ、マキン i ンチャン、パンアパサネバ、タイム a リトゥエ、プラミンカム、トゥルス、ムンドゥラロナ p e トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥ l トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルト t ルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥ Kayak istri kalau lagi marah, Pak, istri lagi ngambek, itu dari jalannya aja udah ketahuan. Perempuan itu kalau lagi ngambek, jalannya itu seringkut, seringkut, seringkut, seringkut. Datsle, d a t l e d o t l e d o t l e d o t s l e n t i e t s e datsle, datsle, datsle, datsle, datsle, datsle, datsle, datsle, datsle, d o t l e d a t l e datsle, datsle, datsle, d a t s e a t s l e a t s l e d a t s a t s l e t s e d a t s a t s l e a t e d a t n l d a t d a t s l d a t s d a t l a t s l e a t s e datsle, d a e datsle, d p t e d a t s e d a t l a t s l a t s l e a t s l e datsle, a t s e d a t s a t e a t s a t s l e datsle, d t s l e datsle, d a t l a t s l a t s l e d a k w l e d a l e datsle, datsle, datsle, datsle, datsle, d a t a t Cuti-cuti aneh-angel Walaupun dicute pakai linggis Gak kenal p e m a n a linggis Mudik n m e n u n g a k iso, gak iso nah, Pengen melumah gak usah pakai nyute Kehendel Pak. k e duit s a y lah ini pinggirnya Pelak gak usah ngomong udah Tinggal ke kamar tamu Ke ruang tamu Duduk aja、e, Tunggu 15 menit アナウンバーチャン、クラムラ、クラムラ、クラム i s ラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラクラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、クラムラ、ク <workouts> ラ <Victor>、ク<音>ラ<楽>、クラ、クラムラ、クラ、クラ <ica>、クラ、クラ、ク<音>ラ<楽>、クラ、ク <assuming> ラ <5 S 2>、クラ<ー>、ク、ク、ク、ク、ク、ク、ク、ク、ク、 シアパイアンインプレタカプタカプサマーオラー、ダーアバジャーアルゴはシングピンオモンオモロクルクアンジアロ ngobrol suwe mau gua ya padahal baru bisa ngomong sama bupati lebupati lepangkatopo ngono u s k o w a y a sampai ya ya sawang ane bupati nanti-nanti dikawal g o p u l p e n i r a g e l e m gowodewi jaluk digawake asisten map jaluk digawake asisten padahal polpennya bupati juga sampai sakentol itu gede nih <tik> dia kan pernah saya sampaikan orang itu makin tinggi jabatannya makin keple makin lemah masa bawa map aja gak kuat <tik> dulu rungaknya itu waktu masih bribda、hmm. waktu masih bribda ngangkat beras s e k a r u n g y a biasa sekarang begitu AKBP bawa tasnya gak kuat bawakan tasnya yang jadi Munda. mundak duur pangkatnya mundak keple jadi lu w e kuat n g u n g g u m u k n g g u gak mundak-mundak pangkatmu ya Allah le orang kalau bisa omong-omong sama Allah sering baca Al-Quran sering omong-omongan sama Allah berarti akrab sama Allah orang dalam Tuh, siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati berarti dia akrab sama Pak Bupati orang deket Pak Bupati orang dalam Pak Bupati betul, betul. Hmm, le ini sering omong-omongan sama Allah berarti orang deket Allah orang dalam top makanya yang ahli baca Al-Quran besok hari kiamat n gak g usah cari alamat surga kok begitu baru bangkit dari alam kubur sudah dijemput sama panitia、hmm, dibimbing menuju ke surga enak kan kita n gak g begitu pengalaman daerah sana udah ada yang jemput uh, enak banget、ah, sekarang pengen keluarganya bahagia apa n g g a k pengen keluarganya bahagia apa n g g a k Perbanyak baca Al-Quran di rumah tangga. Apa hubungannya keluarga bahagia dengan baca Al-Quran? j a m a h sekalian, keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami istri. le Suami itu manusia, istri juga manusia. Jadi, uang rumah tangga gue nggak tahu. Oke, uang ketemu uang. Oke, kenapa? Oke, lah, uang gue La, asli n e k u b u r a n jadi yang ada disini semua ini kuburan semua Lu gak percaya uang itu kuburan jujur dijawab bapak ibu pernah makan daging sapi apa enggak pernah berarti sudah pernah ada sapi mati dikubur di perut sampeyan cantik-cantik、hm, ternyata kuburan sapi pernah makan sate apa enggak sate kambing berarti wis t a u o n o w e d u s mati dikubur d o perut sampeyan ada tongkol di k u b u r n n g weteng sampeyan bahkan sekarang ada orang doyang tekek landak halo kuburan ini kuburan jadi suami istri itu kuburan ketemu sama kuburan makanya jangan heran kadang-kadang o -kadang n o k n g o n o k e t e m u b o j u y sewedi kirap-kirap p a n t a s soalnya ketemu kuburan l e o n g istri dirumah itu suami datang gak seneng malah、hmm, penyakit w e s t e k o h begitu suami masuk inna lilahi wa inna ilahi rojuun paringi sabar gusti paringi sabar gak heran karena memang ketemu apa kuburan ya Allah terus omong-omongan itu berarti kuburan omong-omongan sama kuburan terus makan bareng berarti kuburan makan bareng kuburan masuk kamar berdua berarti kuburan berduaan di kamar bersama kuburan, habis itu terus kelon berarti kuburan ngeloni, kuburan diterus n o l a k kelon, suai-suai metu kuburan cili k nah kuburan cili k n y a muda gede muda gede, muda gede, terus dipindoni naik kelon, terus metu kuburan cili k m e n e k muda gede, muda gede muda gede, muda gede, pindoni m e n e k naik kelon, metu kuburan cili k m e n e k akhirnya rumah itu penuh dengan kuburan kadang satu rumah ada kuburan sepuluh lah kuburan itu punya watak angker angkernya kuburan akan hilang kalau dipakai baca Al-Quran, gak percaya cari daerah sekitar sini kuburan yang terkenal angker, kemudian pakai hotmail Quran pakai baca Al-Quran, nanti keangkerannya akan terkikis, terkikis, terkikis lama-lama hilang, orang yang tubuhnya itu kuburan makanya lihat bojumu pas nyaprut lambeni n i lincip metu kuburannya itu sering bacakan Alquran n g g a k salah i s t i lagi h marah di suwo itu n g g a k s a l a h n g g a k salah sialnya ngomel ada ke-2 laki-laki nggak bener n e n diem dulu tunggu kalau dia tidur begitu tidur lu、um, lu, sebel bonbonah nih lo engkau maklampir nih ni, pelet gerandong Minggat betul nah ibu juga harus antisipasi パ<音楽>、si si si、a ッとマウティオク、マーディー。<笑> <Mask indo> tekoke Bupatimu 6 bulan kerja nah, selanjutnya mari kita merenungi tentang kehidupan ada sabda Rasulullah Sallallahu Wasallam yang unik ya. dunia latasfu lil mu'min dunia ini gak bisa bening bagi orang mu'min dunia ini bagi orang mu'min keruh Kenapa? Karena ternyata dunia ini tempatnya masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. j e maaf sekalian, manusia hidup di dunia pasti selalu bermasalah. Saya sudah tahu kok dan sadar kalau malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. memang hidup di dunia ini hidup di dalam masalah lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain maka kalau ada orang punya keinginan melarikan diri dari masalah sesungguhnya n gak g akan pernah bisa orang itu n gak g akan pernah bisa melarikan diri dari masalah sesungguhnya orang itu hanya berpindah dari satu masalah menuju Ke masalah yang lain Karena memang dunia ini penuh dengan apa? Kurang semangat dunia ini penuh dengan apa? Maka ada orang nyari pekerjaan Berarti dia lagi nyari masalah Ada orang bangun rumah Itu sesungguhnya dia bangun masalah Beneran no? Beneran Rebutan bupati w i h berarti ya rebutan masalah Bikin acara itu berarti bikin masalah sampai maaf maaf. Oh n o w u n g golek bujuk, wih berarti golek masalah. Soalnya b u j u n i pasti manusia yang ber eh ternyata golek bujuk, wih golek konco yang bermasalah. Golek konco kanggo ngadepi. Ayo semangat dong. Golek konco kanggo ngatasi. Golek konco kanggo nanggulangi. akhirnya berharap bisa menikmati sampai Syekh Ibnu a t a i l l a h as-sakandari sohibil hikam menyatakan latastagrib u k u a l gadar madum tafi hadihidar Anda jangan berharap hilangnya r u w e t n y a masalah selama anda masih berada di bumi ini selama anda masih hidup di dunia ini jangan berharap hilangnya masalah nggak bisa bapak ibu berharap kapan masalahku selesai nggak bisa masalah nggak akan selesai selama masih hidup kapan y o masalahku nang rampung orang、oh, bakal rampung masalahmu oh no way mungkin anda bisanya begini kapan saya bisa menjawab masalah kapan saya bisa menikmati karena hidup ini masalah k ita ingin menikmati m ス s a l a h m a k a hidup harus diperjuangkan Allahumma s ニ、Laisal Haya, Illa Bilkital, ディダダケヒト a ン、タンパプチュウアン、メマンヒトプスラープチュウアン、チュウアン、キ ita インガティング、n ライ、n リカンドゥン、シュタプチュウアン、イプウヤン・ the m e t シ n g itu berjuang payah banget わなままなわななななななななななななななななななななななななな a なななななななななな a なななな e n ななななななななななななななななななななな a m a なな k なななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな a ななな パイヤンティカ、ま、ンドンチュガプチュワンパティトプチュワンサンペアヘニャタラヘルケトニアタランカンタンマ n アンギスティシニファナアタンパイラヘルランソントラワトバハバハパイキンドンパスティナギスケナパ Karena dia u d a h merasa akan menghadapi perjuangan hidup yang sangat berat. Lahir, tidak bisa apa-apa. Tidak -apa. bisa apa-apa. Bisa apa-apa itu penuh perjuangan. Bayi bisa n g a n g k a t kepala, berjuang. Bayi bisa tengkurap, berjuang. Bisa duduk, berjuang. Bisa merangkak, berjuang. Bisa terantanan, sepoknya terantanan tidak berbahasa Indonesia. nih, Berjuang. Bisa jalan, bisa ngomong, berjuang. Penuh perjuangan. Allahumma s.a.w. i h n l Muhammad. a l l a h m a salli a l Muhammad, hidup ini bermasalah. Kalau diperhatikan dari ucapan, dari sikap, masyarakat Purworejo itu kayaknya nggak mau bermasalah, nggak mau repot, nggak mau kesulitan. Betul, maunya enak, seneng, urusannya lancar, segalanya mudah. Betul, ketoro. Padahal sesungguhnya kalau mau jujur, masyarakat Purworejo itu sering merindukan masalah. sering berharap kesulitan kenapa demikian keindahan sebagai anugerah dari Allah hanya akan diberikan kepada manusia setelah manusia mampu melalui masalah demi masalah kenikmatan hanya akan datang setelah manusia bisa melewati kesulitan demi kesulitan ada sulit ada mudah ini yang berhati-hati o c o s s o お n i m a t y n k a p i n g i n campang g o d t u、oh、l angel t i c e y n o r a l m angel or a p a c a l c a t a m u a m p a n g Yenpingin nipmat o d l u r o s o tise y e n o r a c u l u m r o c o s o or a p a a l t m u Nipmat m a n a n y a n a n i a n po ame ame b e l a lango pupo s e a n g m a canna s a l malam i t u p m b o o h a n pembodohan pembodohan anak masih kecil udah diajari bodoh nggak bener dimana-mana bayi itu yuk siang makan siang mimik susu m a l a m ya tetap mimik susu kalau siang makan nasi m a l a m t e r e a a n goleki susu kuis apa <tuh> buk direvisi lagu kayak gitu direvisi Itu て y i n d i r bapak di hadapan anak ya itu。 ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロ a んは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユーロさんは、ユは、ユんは、ユーロさんは、ユーロさんさんは、 ada urusannya duit-duit kok udah, udah udah udah orang itu sering merindukan masalah sering berharap kesulitan karena kalau gak ada kesulitan gak ada kenikmatan n i gak a d rekoso gak ada nikmat halo coba gerah kayak gini ongkep bahasa inggrisnya kata pak bupati the sumuk e p e n a k n、no, y a pun tapi kapan jenengan bisa menikmati nikmati kipasan kalau penjenengan gak dikasih sumuk ayo pikiran d o n g ya karena dikasih sumuk kipasan jadi terasa nikmat eh ternyata sumuk adalah tangga untuk menuju nikmatnya kipasan suhu dingin kedinginan sampai menggigil penak no p e m b a n t e n tapi kapan jenengan nisau h ngerasa kayak nikmat yang n g a n g g o jaket leorah diparingi kademen ボタンループ、パーティーパーティーっーティーパーティーパー a ィーパーティーパーティーパーティーパーティーパー a ィーパーティーパーティーパーティーパーティーんーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティ e パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパー Tapi, jenengan buatan bakal merasa, "Nonik mati, daharan andekan, Madaran gak diparingin l u w e Bayangke, u m p a m a n Madaranin jenengan w a r e t terus, makanan apapun gak akan nikmat. Betul, <tuk> maka sesungguhnya jamaah sekalian, masalah problem kesulitan itu adalah nikmat. Eh, Mbah, Rapa Ham, gitu ayo." Masalah itu nikmat, kesulitan itu nikmat, repot itu nikmat, rintangan itu nikmat. Tapi khusus bagi orang cerdas. Loh, orang cerdas itu bisa menikmati semua keadaan. Kapanpun, orang cerdas selalu bahagia. Dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, orang cerdas selalu bahagia. Karena dia bisa menikmatinya. Orang cerdas, begitu sumuk, dinikmati sumuk itu dengan cara kipasan begitu kedinginan dinikmati kedinginan itu dengan cara k <tik> e l o n menek uang cerdas makanya orang cerdas itu hidupnya selalu bahagia paham? orang cerdas itu n gak g pernah n gak g bahagia dalam kondisi bagaimanapun dia bisa menikmati maka dia selalu bahagia sebaliknya orang goblok itu orang yang n g gak bisa menikmati keadaan マカタンダニャオランコプロギトウ、シュカマンガロウ、マラマラ、ナスウォン、ナモアン、カナバ、カナディアンガビサマネッマティ、シュモ、マラマラ、ヤンナワプラシカペキホポヨ、ヨ、タパンギネギウタネ、ミンキシオロキチのンラリーダナノ。カティギナン、マラマラ、ホウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ Makanya kalau ada orang suka marah, bahasa Jawanya ngamuan itu tandanya orang g o Go. p nyaut, gak? Onowong、si. lanang kok ngamuan, gue tandanya wong lanang.、Go. Banteri, onowong lanang kok ngamuan, gue tandanya wong lanang. Onowong wadon kok ngamuan, gue tandanya wong wadon. Camat kok ngamuan, tandanya camat.、Go. Kapolres kok ngamuan, gue tandanya kapolres.、Go. Bukan saya, loh, Madan. Orang-orang ini, oh, no bupati, kok n g a m u anesuan, k u e tandanya bupati. <tuk> <tuk> Kiai, Kak Wani, Kak Wani. Nggak berani, nggak berani. Pokoknya kalau satu ini, saya e nggak berani. Nggak, nggak berani, nggak berani. Loh, iya. Makanya kalau beliau, Pak Bupati, e nggak pernah marah-marah, jarang marah-marah. Menghadapi apa pun, nyantai. Kenapa? y a karena dinikmati, ya. オナナプワン・ウルーラ・ロローラ・ティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネマティネ Ibu, perhatikan kata-kata aku: jangan terpesona memandang wajahku. a Kan, ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, malah ngebayangin. n a e l e m b a y a n g kayak k u r a p e n mereka, "Dah, nih, aku tadi bujan wanggu." Ada yang kayak gitu, pokoknya dari tadi dia natap memandang aku tuh kayak gimana gitu pandangannya. tatapan mata aku kalau begitu ketemu sama tatapan mata dia aku kayak gak kuat aku. <laughs> makanya aku kadang salah tingkah itu pas mata aku tatapan sama mata dia m i n i ini gue mancing konsentrasimu sayang misalnya ya misalnya anda bapak ibu punya radio terus pengen muter radio itu di copne stop kontak celak terus di Tombol powernya itu, tek, krok krok krok, gak muni, krok krok k k krok krok k k krok, diambil lagi apanya, kabel juga ngopo-ngopo, dicap e n e n g a dengan i n t i bukan target, e k diputar, tek, krok krok krok krok, gelombangnya diputar, war war, krok k k krok krok k k krok dilihat y a putar war war, krok krok k k krok, jujur, anda kalau punya radio kayak gitu, samaan dua radio model enggung g u n sama n apa ke?、Okay? <San> b a n t e n g mereka sampean g o blok. Oh, radio bosok ini banteng a i k tutupi di banteng, mergosampean goblok. Nek sampean cerdas, gak k i r o n banteng-banteng. Radio rusak ini dinikmati, caranya gimana? Dandani, oraiso, n g dandake. Dilihat pelek-pelek, apa nih? Yo, kok g r o g r o Wah, l a l a k a beli lagi solderan ini, m u n c u l cari solder, disolder, des-gelek. t i p u t e r cetek kok saya k e r a k k e r a k krek dilihat m e l e oh bener lagi s e b e l a h y kabel cili kayaknya ambung saudara n ini soldier akhirnya t i p u t e r cetek saudara dimanapun bisa menangkap suara kami yes nikmat makanya maaf ya uang tuwoki y a n goblok punya anak nakal pasti marah-marah anaknya dimarahi ワナイトトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウトウ d i トウトウトウトウトウ e ウトウトウトウトウ a ウトウトウトウトウトウトウト パパが大阪であったら、パパがブロックだ。 Itu orang tua goblok. Kalau orang tua cerdas, punya anak nakal, gak akan marah. t i n i k mati. Apa bisa anak nakal t i n i k mati? Bisa dong orang cerdas. Gimana? Ya cari solusi lah. Baca buku yang terkait parenting, pendidikan anak, baca kitab, cari referensi. Soan kiai, minta berkah, minta doa. Akhirnya sama kiai dikasih ijazah. Ini didikirkan, ini dibaca untuk anak kamu. Kalau malam, jangan lupa sholat. Mendoakan anak, tadinya gak doyan sholat malam. パハメ a ンパハメダン。 Yo, Bapak Bupati mohon izin Ini warga jenengan Minta tambahan waktu Berarti kita lembur Bapak ya Lemburan itu kan ada prediksinya sendiri Ada kalkulasinya sendiri lah Udah lemburan Kalau tadi 6 bulan berarti sekarang jadi 9 bulan Eh manusia itu kayaknya kepingin mudah segala sesuatu gampang urusan padahal andaikan dibikin gampang semuanya n g g a k nikmat kalau urusan itu terlalu gampang malah n g g a k nikmat contoh mas misalnya main bola bal-balan ini loh m u s o sampean lawan tanding sampean ngajaknya gampang-gampangan silahkan mas bolanya ditendang n g g a k saya ganggu kok temen-temen udah saya kasih tau semua n g g a k boleh n g e r b u t bola keepernya udah saya WA suruh nyinkir dari gawang monggo baladi pun tendang sampe main b a l b a l d a n musuh ngajak gampang、menuku. seneng monggo ya rapena gak nikmat nikmatnya main bola itu kalau sampe disulit-sulit dipersulit dihalangi dirintangi lagi bawa bola lagi bawa bola di treble dikiring, dikiring, dikiring. direbut sama musuh di t a k l i n g cedet g u l i n g sampe tangi cerekal bola yang dibawa musuh uber kejar rebut タンイマネ、ポーラーディボーモス、カチャー、アレマン・ロポッキネ、ピザマレワティ、ティラワン、プルリキュリコ、マンデカティコタピナーティ、タンダンチュプレッ Makanya pemain bola kalau bisa ngegolin, masya Allah, gulung-gulung. Yes, karena dia habis merasakan kesulitan terus berhasil, itu nikmatnya luar biasa. Subhanallah, sampai seperti yang di belakang saya ini, sulit ingin memandang wajah saya. Sampai berjubel-jubel di sana gak lega, dia gak terima, harus deket, rela di belakang meskipun hanya melihat punggung. Maka begitu saya tolehkan wajah saya. ini Pak Bupati kalau kampanye dibikin acara kayak gini lima kali Purworejo selesai yang penting kontraknya jelas dan yang didatangkan juga harus jelas jelas punya magnet ini m o d e n kontrak m a h d e w y juga payu lagi contoh Orang itu, kalau terlalu mudah, nggak enak, nggak nikmat. Ibu, misalnya, lagi ke pasar. Ibu, dengerin aku dong, sayang. Suami kamu aja jarang panggil, sayang. Gini, denger, say, denger. Udah dong, say. Saya itu, kalau sini, sayang sana, say ton. Jadi, kan beda. ngeliatnya aja beda jujur ya saya i t u kalau lagi ngeliat ke sebelah sini terang、gitu. jelas terang begitu n o l a h kesini bleren padahal deket sama lampu tapi gak sedoh ini g a k belakang gak k u t u h ya emang sih パンスニアンバージェンスもわかる。マカンシー、マニアン、I love you。イプミシャルニアン、ミシャルニ a ン、イプルアキカパサ、パキトマソパサ、ミリアンタクロトンバグズバンタ。イプドハラマン、グルトンゲット、サンバイマソインピアノ。マロプウィペンコピンイングトンゴイ a ゴイアクリナナニア、コペンジュウエニア。コペンジュウエニアン、カパン、パンタタワー。ィペンジュウエニアン、カンパン、パンン、トンニキル、キィン ウンパミ、ウーン、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウ o パミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパミ、ウンパ、ウンパ、ウンパ、ウンパ、ウンパ、ウンパ、ウンパ、ウンパ nikmat itu kalau penjenengan berhasil mendapatkan kerudung itu melalui proses tawar-menawar yang a l o t pertentangan akhirnya kena e n i k u nikmat begitu ngeliat h kerudung langsung nanya penjualnya bu kerudung ini r e g i n i pintar yang mba. ini mbak yang ini lho bu eh ini ada model a n y a r mbak keluaran terbaru s a n g d i g a w a artis-artis i k i lho mbak larang ini mbak p i n t a n bu t e l a n g a t a u s e w u パンジャンガイネアピー、モテルパランアニャー、パパパサマンとメッセージ、サマンとメッカイリ m ガイネアピー、パパサマンとメッティング、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パサマン、パパン、パン、パサマン、パサマン、マン、パサン、パサン、サマン、パン、パン、パサマン、サマン、パサマン、パサママママ、パサママママ、パサママママママママママ、パサマ サトシャケテーブルプンプー、ヨカイントンバ、サプーアニ、ウンクーラアニ、ウエーラントスモノコ、スクレメルンアンイキンタワラン。 カレーいいとセウフ uge、ウォンイントンバー、タナンサポーラーネ、アコレ、ジュポーパティグラウカー、オカゴンバー、コンジュポーパティシティ、サムネントマラコネ、サマネオラプトヨ、サマンタコンディシティ、ナゴネトコトコリアネ、グトンセンコヨキ、カイネコヨキ、メラケー、フランロヨ、ソマンティクル、サマヤン、ネントロコソモノコリネタコラエ。 ウロンンとバタナウロンとソプらネ。アコンアペタティウムンシティコンバーン。ウォンサンバイアンソワナアヒルムガメ、コンカレアトサカトゥング、セレパコレ、セタピキレイ。カヤネパコラムのドン、マンてンティピケン、セソプラネバウロンソプラネ、サンバイアンティングアナレ、ネンマコネアペンティチェロ カトングさん、カヤネポンボリネスカトン g さん、マニアン・ロンアトセケット、カエントン・オムラコワー・オン・アロン、リンポン・プラーラピ・パンギル、トポン パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ Karena habis kesulitan tadi, l o kalau nggak ada kesulitan nggak nikmat, contoh satu lagi, Mas, misalnya lagi diri di tepi jalan, pas neng pinggir jalan, toko kaduan k e t o ono bocah wa ton numpak sepeda motor, Bucai wayu, panjeneng bong bato nayu, toko kaduan wis k e t o ayu, do b n g a t o nayu, toko kaduan w e s kekto ayu, nenek perworo c park, w i r acep o h numpak sepeda motor, de de de de d a de de de d e サマンディック、ラコウウアンパン、ボチャーバトネ、バババ、マンディック、マンディック、マンディック、マンディック、マンディック、マンディック、マンデンディック、マンデンディック、ンディク、マンディック、マンディック、マンディッマンディック、ンディマンディック、マンディック、マンンディック、ック、マンデンディック、ンマンデンディック、マンディック、ディッンディック、マンデンディッンディック、マンディック、マンンディック、マディンディック、ック、 パナサラン、e ィテノノーノーノーノーノーノーノーノーノーノー a ーノーノーノーノーノー g ーノーノ a ノ a ノーノーノー n g ノーノーノーノーノーノーノーノ a ノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノー t ーノーノーノーノーノーノーノ a ノーノーノーノーノーノーノーノーノ e ノ e d ーノーノーノーノーノー d e d e ノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノーノ b ノーノ a ノーノー penasaran titenono saya sudah tak ー e ーノ t meneh ーノー ボクルーティーバーガーポチャンボクルーティーピーと。<t ets> embro Safe iam Nacional u s レームゲスレッドラティパルスマキンパナサラン、マチャマネ、キレームゲスレッドラティ r e ス。 マラピング。 Makanya umpo moko langsung u n y u k u n y u k apa u n y u k u n y u k ya ujuk ujuk langsung dari bupati tanpa kampanye tanpa blusuan neng kampung tanpa repot gak nikmat bupati ini dagelan ya kudu rekoso di nikmat menengok tak anti mirisan mekai gitu. Halo sehingga sambian disuruh kerja tujuannya apa? untuk bisa menikmati hasil agar hasil yang didapat jadi nikmat manusia itu kan punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sama lo gak nyapo-nyapo moro-moro numpo duit orang penak menikmat w r a n i tangi turu ngisor n bantal lono tumpuan duit rapenak yakin orang nikmat biar a percaya b a n y a n g raton di duit oke、okay. gak nikmat nikmat itu kalau bersusah payah dulu earth setting favorites alors startup fr Goodnight なに sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak pilih mana? hmm yang ngapa-ngapain dulu uang yang enak itu ngapain-ngapainnya? nggak usah pakai ngapa-ngapain langsung punya anak nggak enak yang enak itu ngapa-ngapain dulu paham? Paham. Paham? Paham. paham? paham? coba misalnya bapak ibu pilih mana? ngerawat anak hasil usaha sendiri sama ngerawat anak hasil usaha orang lain pilih mana pilih hasil usaha sendiri walaupun penceng penceng oh hasil usaha sendiri paham paham maka kerja itu ibadah nggak kerja nggak dapat pahala kerja dapat pahala nggak kerja nggak dapat pahala tapi tetap makan Kalau soal makan jangan khawatir, asal hidup mesti makan. Jangan takut kalau nggak kerja nggak makan kata siapa? Banyak orang nggak kerja tetap makan. Nah anak kecil kecil itu kerja apa? Nyatanya yo makan、no. Bahkan ada orang sakit parah udah nggak bisa ngapa-ngapain. k a r i u r i p mata netok plora p l o r Itu sebelah sebelahnya yo banyak kue, n g a k jajan, n nakej g a k buah. Padahal dia nggak kerja. Yang seneng yang nungguin. <tuh> サンバイアンが大好きなの に, のなにの、サンバイアンが大好きなのに、サンバイアンが大好ンイアンがに。 よかった ピサモアパ、ヨティシトゥイパタモフォクスカン、プリオリタスカン。 �ira terminarlyn illing ber、Emmanuel those welche The no Tá who、s e パヤンニャンオニーワンプテルプ a ンタパハラサマティナ o ヤ o プラン a n g ン n ポワンニャンオニキ a i ngopo wayaheke h kok diguyo sopo w o n g e n nyangoni wong berangkat perang untuk ganjaran b o d o k a r o ganjarane sing berangkat perang sopo w o n g e n nyangoni kiyai untuk ganjaran b o d o k a r o ganjarane jadi ayo g e r e n kerene, ayo ayo ayo nanti bupati bupati n i a y o ayo ayo sekda sekda ayo ayo ayo サンベアン、キャロピザ、えチャ、e ラカン、ナチャ、ティマトラサ、キャロピザ、キャロンガピザ、ヤチャガンナチャ、モレモコ、プラカ、ペング、グルネ、アイソン、モー、ミケルン、ブルんナセ、モレモ、キャロン、ソワー、アモエナ、シラカン、アダン。 サッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカ e のサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサッカーのサ よぽとわいわいわいわいわいわい i いわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいいわいわいわい calls カラうワ ga モエナアダン a エナヨジャ z a n ピキン・オーハ、no, ニ、no. ーシー、Linkunganmu, Pulumada, Jamata Hale, ピン・ジャマ ata at Hale, Apache Katua, Apache Angota, Samapandenga, Katuapandeng, Angotapandeng, Osarputan, Angota, Sumanga, Dakatuanya, Pingung, a b m a n、ah、e an. k a t u a Toka, Duyangota, Etan. パカポレスパンテン、パカポレスパンテン、パカポレンテン、パカポレスパンテン、パカ n レスパンテン、パカスパンテン、パカポレスパンテン、パカスパンテン、パカポレスパンテン、パカスパンテン、パカポレスパンテン、パンテン、パカパカパカパカパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ サンバてアン、ヤンダディジニー、パンテンスマー、サイアンダディジニー、パンテンスマー、サイアンダディジニー、インシャオロサイアンガプリアンダー、サイアンダー、サイアンダー、サイアンダー、サイアンダー、サイアンダー、サイアン a ー、サイアンダー、サイアンダー、サイアンダ a サイアンダー、サイアンダー、サイアンダー、サインダー、サンダー、サイアンダインダー、アンダサイアンダー、アンダー、サイアンサイアンダー、サー、サンンダダー、サダー、 http いよ カメルニャンオニトラワットワーチャ e マチューカウラム、ポニオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオン a ン a ンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオ berjuang, beribadah sesuai profesi. k a n オンオンオンオンオンオンオ a オ a オンオンオンオンオン a ンオンオンオン a ンオンオ a オンオンオン a ya pertahanan keutuhan nkri polisi ibadahnya apa kamtip mas k o n d u s i v i t a s wilayah hukumnya nggak no polisi mbokon p o s o n bendino gak pas nanti kapolres kasih h i m b a u a n instruksi seluruh anggota m a polres p u r w o r e j o diwajibkan berpuasa setiap hari nanti ada orang lapor kehilangan motor Pak lapor motorku hilang urusan diwe aku lemes posok nggak diterima itu puasanya polisi-polisi, menoloh. -polisi.、Nah, makanya Kapolres puasa jarang-jarang nggak apa-apa. Yang penting wilayah hukum aman, menoloh. Seneng n g k Kapolresnya m a l e s poso. Nah, makanya tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu. Seneng b e t a antemnya, enggak. Urusanku karon deh. Kadet tersinggung tak mutasi yang be aku. Mempersonaliani、nah, boloku. kok かイヤシドビアー n ん, ん、ウィシティマプスポール、ピンタン、ピンタン、ドッジングダクトピー、ウィラキオプマナゴン、アカペ、スラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラツラ ヨーロッパの人は、ヨーロッパのーロッパの人は、ーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨロッパの人は、ヨッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨロッパの人ロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨーロッパの人は、ヨ ウィリ a ン、ヤハウィドヤナシュー、ヤハウィドヤ n シュー、ジャンアン、ya メンウィアパセリアスメンウ ya パセリアスメンウィアパセリアスメ a ウ i r パセリアスメンウィアパセリアスメンウィアパセリアスメンウィアパセリア a n ンウィアパ n g アスメンウィアパ n リアスメンウィアパセリアス a ンウィア a セ Rasulullah itu proporsional membagi waktunya サニアイバダイバダ、サニアカチャカチャ、サッカンボラマグワガ、コンボルグワガ、サッカンスティラハッ、イデロスルーラ、サーマンスラマン、イスティラハッ、イスティラハッ。ゴレアクスマポトノケネグタンゴジャバクエアクタウカムトウ、ウダトランジューサイアンマークウ、サマンシアクジュガシャンバンガットアマカム、カムンバンット。 Dua tahun yang lalu Subhanallah berkah tahun ini Juga luar biasa lebih berkah <laughs> Apalagi kalau tahun depan Masih ngundang saya lagi <laughs> Cuma yaitu tadi <coughs> Udah Sama-sama kita berdoa Mohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan Purworejo tetap kondusif、okay, Di bawah kepemimpinan beliau Aman Sejahtera, makmur アンタマスラーマンファーバーカフィティンバトニアワラヒラアルファジハオドビラヒンネシェイコンロジミビスミラーヘラハルラヒンアンドリラヘラアランラヒミマキミィンイヤーキイヤンスイィシュドルスタイシュドルナンアイヒムイルドビアイヒムドリンフィルワリワリヤワリルムミニアンヤアラミンアマスナナシディナディアリ 私たちのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあなたのお話はあな ハムドアミンガルハロジュウイイレケン・ムシテケ、ウエンドル・ムスタンウイレケン・トゥクラーノ・アニー・ケル・バロウウウェル・アローム・セルリンナ・ファ サイダーのモハマダン、ショルロー、ウォーアレイ、ウォーアーロー、ウィフォルスボハンアロビガビイズ、アマヤシフン、サラム、アル、ルリン、ハド、ラ、ヒビラ、アン、セガラ、サラス、ガララフ、モンマアフ、ハフィラクトリク、サラアラマドラ、ウォバト。